Mitra bisnis, pemerintah akan memperlakukan sanksi dan mengaudit pengusaha yang tidak menurunkan harga produknya terkait dengan penurunan harga BBM bersubsidi untuk ketiga kalinya. Meski setuju, Ketua Umum Apindo Sofian Wanandi keberatan jika pemerintah mengancam pengusaha yang menolak aturan ini. Menurutnya tidak ada pemerintah di dunia yang mengancam pengusaha untuk menurunkan harga produk. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Garment Indonesia Popi Darsono, Bu Popi apa komentar Anda? Pemerintah itu ngomong kayak dia bisa kontrol aja lah sampai hari ini barang selundupan aja dia enggak bisa kontrol kok. Aslinya belum sepenuhnya bisa kontrol. Kok jadi sekarang mengancam-ngancam gitu pemerintah? Kalau kita ada masalah, kita tutup tutup pabrik, mereka juga nggak terlalu banyak bikin apa-apa, iya kan? Jadi saya kira itu semuanya yang menentukan juga adalah nantinya di mana harga akan turun sendiri kalau memang sudah banyak saingannya. Tapi kalau dipaksa turun segala macam, ya akhirnya orang males bikin industri. Saya ini sekarang di daerah ya, ada satu roti itu harganya 3.500, lemper juga harganya 3.500 itu kata kecil loh. Jadi saya bisa bayangin betapa daya beli masyarakat makin turun. Pemerintah dengan gampangnya ya turunin barang, ya pemerintah sendiri yang harus mereduksi pemborosan-pemborosan yang nggak perlu. DPR yang selalu jalan-jalan, yang selalu ingin dapat hadiah bonus atau apa ya, padahal kan kerjanya malas melulu. Menurut Anda, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri? Saya kira pemerintah terlalu sibuk memoles sendiri ya. Maksudnya apa-apa hebat, apa-apa bagus, kemiskinan berkurang. Nyatanya enggak tuh di sini. Karena musim kampanye, semuanya sekarang isatnya transaksional kebanyakan ya. Itu kenapa? Karena begitu miskinnya Dan oleh rakyat itu sehingga dilihat ini sebagai peluang. Yaudah lah Haji Mumpung. nah Berarti apa? Berarti pemerintah tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak yang digemor-gomorkan itu. Jadi saya kira ya, ini pemerintah untuk supaya bisa mendapatkan dari masyarakat karena mau kampanye ya memperlihatkan keberpihakannya dia kepada supplier banyak dan kita pengusaha harus membayar untuk menurunkan harga misalnya. Kelihatannya kita marginnya udah kecil sekali kok apanya namanya garment. Aduh, bagaimana Anda mensiasati masa-masa sulit seperti ini Bu Popi? Untuk bisa efisien ya kita harus satu barangkali mengurangi pegawai, listrik atau apa semuanya diperketat. Mungkin yang nah, harusnya tadinya pakai AC ya tidak pakai AC. Ini ya, harus ada pengketatan-pengketatan lebih efisien. Ini sekarang kan motor, mobil itu kan berkembang terus. Pemerintah harus berani mengurangi produksi-produksi ini supaya masyarakat kita juga tidak menjadi konsumtif dan terlena dengan modernisasi mobil atau apa, tapi ternyata juga memberikan polusi kepada bumi kita gitu kan. Nah sikap hidup kita harus berubah, hidup yang lebih sederhana, media-media harus lebih patriotis, produk dalam negeri yang diutamakan. Ibu-ibu pejabat juga jangan bangga pakai produk luar negeri. Jadi kita harus secara kesatuan bagaimana mengkonsep hidup kita yang mensupport industri dalam negeri, yang mensupport efisiensi, yang lebih sederhana, bukan berarti harus miskin tapi lebih simpel, lebih sederhana gitu loh. Tidak jor-joran. Demikian Popidarsono. Saya Dewi Sintawati.